Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal lazina amanu attaquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafs wahida wa khalaqa minhaa zawjaha wabatha minhuma rijalan kafiran wa nisaa wa attaqo allahal ladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqibah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 wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memanjatkan kalimah alhamdulillah atas beragam nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Satu di antara nikmat tersebut pada hari ini kita diberi nikmat kemudahan, diberi nikmat kekuatan. Untuk bisa hadir di dalam masjid ini. Di dalam majlis ini. Dan tentu saja, nikmat-nikmat lainnya. Untuk selalu kita sikapi dengan penuh rasa syukur. Sebab sedikit sekali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pandai bersyukur sebagaimana disebutkan di dalam ayat wa qalilum min ibadiyasy-syakur sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur sikap syukur akan memberikan warna di dalam kehidupan rumah tangga seorang hamba yang beriman dengan sikap syukur, Seorang hamba akan, Melihat, Segenap masalah, Segenap problem, Yang ada di dalam kehidupan rumah tangganya, Senantiasa, Disikapi, Dengan sikap syukur itu, Tentunya ketika, Seorang yang beriman itu melihat ternyata masih ada orang yang jauh lebih rumit menghadapi masalah dibandingkan dirinya. Maka dengan sikap syukur yang ada pada dirinya, ia tidak akan bersikap di luar batas. Ia akan terkendali. Tutur katanya akan bisa dipertanggungjawabkan sikap perilaku, tindak tanduknya akan terkendali. Karena ia senantiasa mensyukuri keadaan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya. Masalah rezeki Masalah keadaan ekonomi Bagi seorang hamba yang beriman Kesulitan ekonomi walau ia menghadapinya Tidak menjadi masalah yang memberatkan Karena apa? Karena ia melihat masih ada orang-orang yang jauh di bawah dirinya Mengalami Kesulitan dalam masalah finansial. Maka ketika ia melihat bahwasannya. Di dalam kehidupan ini masih ada orang-orang yang jauh di bawah dirinya. Mengalami kesulitan hidup. Ia bersyukur. Dan sikap syukurnya ini akan melahirkan. Kebaikan demi kebaikan. Misal seorang istri. Yang diberi nafkah oleh sang suami Dalam keadaan nafkah itu Berdasar perhitungan manusia Sangat sedikit Bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya Untuk biaya pendidikan anak-anaknya Untuk biaya makan sehari-hari Dan untuk biaya-biaya keperluan lainnya Nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya Berdasar perhitungan manusia, jauh mencukupi. Tetapi ketika seorang istri ini memiliki sikap syukur, tahu berterima kasih. Pemberian nafkah dari sang suami, yang dikatakan kurang itu, tidak menjadikan kemudian sang istri melakukan sikap-sikap tidak terpuji kepada sang suami. Misal mengatakan, Mas, kok ngasih nafkahnya segini, kurang ini Mas, atau mengatakan sesuatu yang jauh daripada itu yang kemudian menimbulkan rasa sakit pada diri sang suami. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Akibat dari lontaran pernyataan. Kalimat tutur kata dari sang istri. Mana cukup segini mas. Barang sudah naik semua. Naik kemana? Ke truk. Barang sudah naik semua harga-harganya. Nah itu kalau. Sang istri tidak memiliki sikap syukur. Tapi berbeda ketika sang istri memiliki sikap syukur. Ya, ditambah lagi dengan sikap Kona'ah Mencukupkan apa yang Allah berikan Kepada suami dan dirinya Maka Kata-kata Kalimat Putul kata yang meluncur dari lisannya Adalah kata-kata Yang akan menjadikan Sang suami Memiliki Semangat untuk Mencari nafkah lagi Walaupun diberi nafkah sedikit Sang istri akan mengatakan Alhamdulillah mas kita masih dapat rejeki Lihat tuh tetangga kita Hari ini utang, besok bayar Lusanya ngutang lagi Alhamdulillah mas Kita masih diberi rejeki Tidak perlu untuk menghutang Sikap istri membesarkan jiwa sang suami membangkitkan harapan kepada sang suami ya mudah-mudahan besok Mas kita dapat Allah memberikan rezeki yang lebih besar lagi ya kita syukurilah yang ada itu akan memberikan satu dampak yang sangat dahsyat pada Kondisi psikologis sang suami Jadi Sikap syukur itu akan memberikan Pengaruh Kepada diri sang istri Dan dampak daripada Sikap yang ditunjukkan oleh sang istri kepada suami Sang suami pun akan Memiliki sikap Yang lebih bersemangat lagi itu ketika sikap syukur itu ada pada diri masing-masing anggota keluarga. Ya, sang suami juga tentu kalau ia pandai bersyukur, ia tidak akan mencela sang istri. Pulang ke rumah kondisi capek sudah jualan di tengah terik matahari. Anginnya kencang. Kota Cirebon jadi kota angin seperti Majalengka. Pulang ke rumah. Rumah dalam keadaan aut-autan. Berantakan. Kalau suami tidak memiliki sikap syukur. Ia akan melabrak sang istri. Eh kamu seharian ini kerja apa aja. Rumah seperti helikopter jatuh. Tidak tanggung-tanggung helikopter jadi kiasannya. Tapi kalau suami itu penuh rasa syukur, kenapa ini rumah kok berantakan? Oh tadi anak ini begini, ini, ini, ini, ya sudahlah. Sudah, sudah, sudah. Sekarang saya yang akan beresi. Jangan mas, tak usah kamu istirahat dulu. Kamu sudah capek seharian. Bagi sang istri yang beriman, sang istri yang soleha, merasa tertampar ketika sang suami mengatakan saya yang akan memberesi. Walaupun kalimat saya akan memberesi itu kalimat yang tulus keluar dari hati sang suami. Tetapi bagi seorang istri yang soleha, itu merupakan tamparan yang sangat dahsyat. Seakan-akan ya, tugasnya diambil alih oleh sang suami. Udah mas biar-biar, nanti saya yang membereskan. Tapi sang suami tetap. Kenapa demikian? Karena sang suami ingat. pesan Rasul Sallallahu alaihi wa'ala'ali wa ala sallam. Khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik. Ya, dari kalian yang memperlakukan keluarganya dengan baik. Dan saya adalah orang yang Sebaik-baiknya, sebaik-baik dari kalian orang yang memperlakukan keluargaku dengan baik. Maka tidak masalah bagi sang suami untuk kemudian membereskan rumah, pulang kerja dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek. Tapi ia berusaha untuk bisa memahami keadaan sang istri, ia bekerja ia membereskan rumah kenapa demikian? karena memang agama ini membimbing memberikan arahan bagaimana sikap seorang suami ketika berada di dalam rumahnya dan itu dicontohkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam rumah, ada seseorang bertanya kepada Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, makanan Nabiu sallallahu alaihi wasallam ysnau fi baitihi apa yang dikerjakan oleh Nabi salallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam ketika beliau berada di dalam rumah qalat maka kata Aisyah radhiyallahu anha umul mu'minin kana yakunu fi mihnati ahlihi yakni khidmata ahli faizah hadaratih As-Solah, kharja ila Solah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam Sahihnya, hadis nomor 676 ratus tujuh puluh enam. Nabi saw. Kata Aisyah, Ummul Mukminin, radhiyallahu anha, bila beliau berada di dalam rumah, simh nati ahli. Hey. Khidmati ahli. Membantu keluarganya. Apabila tiba waktu sholat. Maka beliau pun kemudian keluar. Untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Apa itu yang dikerjakan. Di dalam rumah. Di dalam hadis yang terdapat di dalam musnad Imam Ahmad. Disebutkan kana yakhdumu nafsuhu wa yahlubu sya'tahu wa yarfu wa yarqu'u thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa kana idza hadaratil ilaiha nabi s.a.w. ketika beliau berada di dalam rumah berada di rumahnya beliau membantu memberikan bantuan ya. mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu sendiri seperti wayah lubusyatahu memeras susu kambing wayarqu'u thawbahu menambal bajunya wayakhsifu na'lahu menyambungkan tali sandalnya memperbaiki sandalnya nah, apabila tiba waktu solat. Beliau pun menunda pekerjaan rumahnya untuk kemudian beliau keluar rumah dan menunaikan solat berjamaah di masjid. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kata istilah gengsi suami kok mengerjakan pekerjaan domestik, pekerjaan rumah tangga. Kerjanya suami itu di luar rumah, kok di dalam rumah mau-maunya mengerjakan pekerjaan itu. Gengsi. Loh, yang mengerjakan ini adalah sebaik-baik manusia. Yang mengerjakan pekerjaan rumah ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam para mujahid, imam orang-orang bertakwa. Imam orang-orang yang saleh Yang mengerjakan pekerjaan rumah ini adalah orang yang terbaik. Dan tidak ada kata gengsi. Apa sih dampaknya? Kalau seorang suami. Mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Dampak yang sangat akan dirasakan tumbuhnya rasa kasih sayang, tumbuhnya rasa cinta pada diri sang istri kepada sang suami. Dan itu bisa dibuktikan ketika sang suami pergi safar tidak berada di rumahnya. Sang istri akan mengenang kebaikan sang suami. Aduh, tidak ada suamiku. Tidak ada yang mencuci baju. Kalau ada suamiku. Wah saya bisa tidur-tiduran. Di atas kasur. Bisa nyantai. Wah suamiku sedang safar terpaksa saya harus. ya Saya yang mencuci. Mengenang kebaikan sang suami. Dan itu Artinya. Keberadaan sang suami dirindukan. Bukan dirindukan untuk dipekerjakan. Tapi betul-betul karena ia mencintai sang suami. Karena keadaan apabila suami berada di dekatnya. Suami akan membantu dia. Allah tumbuhkan. Dari sebab perbuatan amal soleh sang suami. Allah tumbuhkan cinta kasih dalam hati sang istri itu di antara hikmahnya mau coba ayo mau testimoni ayo ini resep yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu semua dengan penuh ketulusan. Penuh keikhlasan. Sehingga. Apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Cerminan. Cerminan dari perilaku. Sikap. Perbuatan. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana beliau begitu lembut kepada kepada sang istri dan itu diakui oleh umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim hadis dari umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau mengungkapkan bagaimana lembutnya suami beliau Nabi saw wa di dalam hadis itu disebutkan maboroba Rasulullah s.a.w. alaihi wa ala imra'atan wala khadiman illa ayjuhaida fi sabilillah Rasulullah s.a.w. tidak pernah memukul sedikit pun dengan tangannya tidak pernah menggunakan tangannya sedikit pun. Untuk apa? Untuk menyakiti istrinya. Untuk menyakiti pembantunya. Tidak pernah. Illa ayu Kecuali beliau tergunakan tangan beliau untuk memukul. Yaitu ketika beliau sedang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam rumah. Tangan beliau lembut penuh kasih sayang. Coba lihat tangan antum. Kasar enggak? Hah? Kasar enggak? Coba ke pipikan. Kalau alergi deterjen biasanya garis-garis di sini. Garis-garis. Nah, nanti ke pipi ini rasanya oh uh, kasar ini. Tapi ketika mengusapkan itu ke pipi sang istri dengan penuh kelembutan, dengan penuh keikhlasan, istri akan mengatakan, "Mas, halus sekali tanganmu." Yang tertawa mesti pengalaman. Kenapa demikian? Yang dirasakan oleh sang istri bukan kasarnya tangan suami. Yang dirasakan oleh sang istri adalah lembutnya sikap perilaku oh, sang suami. Itu yang dirasakan. Cahaya kelembutan itu menyelusup masuk ke dalam kalbu sang istri. Dan itu dirasakan. Maka kalau kita ingin menjadikan rumahku adalah surgaku, ya, tirulah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Saking lembutnya, betapa lembutnya seorang suami, walaupun misalnya ada perbedaan pendapat dengan sang istri, sampai kemudian sang suami dan istri beda pendapat, tegang. Bersi tegang. Sang suami tidak akan memukulnya. Walaupun mungkin karena konflik itu kemudian gengsi-gengsian. Saya tidak akan bicara lebih dulu kepada istri saya. Istrinya juga demikian. Saya tidak akan bicara lebih dulu kepada suami saya. Ngapain? Misalnya ada bersi tegang seperti itu. Tetap konfliknya itu diwarnai dengan kelembutan. Lembutnya bagaimana? Sang suami harus bangun. Ya, jam setengah empat, ya, dia nggak ingin bicara lebih dulu kepada istrinya. Akhirnya apa? Dia tulis di secari kertas. Istrinya udah tidur, dia cari. Istriku, bila engkau bangun jam tiga, tolong bangunkan saya jam setengah empat pagi tini hari. Saya ada keperluan. Sang istri bangun jam tiga, terus ditulis suamiku bangun, bangun sudah setengah empat, taro di situ. Konfliknya penuh dengan kelembutan, tidak teriak-teriak. Akhirnya kan baca tulisan, wah kita ini memang, ya sudahlah kita bicara aja lah, sudahlah akhiri konflik ini. Ternyata begini dan begitu. Muara akhirnya itu indah. Muara akhirnya itu indah. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi? sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu menjadi pelajaran penting bagi kita karena nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam sahih muslim hadis ke 1469 hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu nabi SAW bersabda la yafraq mukminun mukminatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar la yafraq apa itu makna al-farku? Al-farku bermakna al-bugdu Benci Wal-kurhu Tidak suka La-yafraq ya. Tidak boleh La-yafraq mukminun. Tidak boleh seorang suami beriman Seorang suami yang mukmin Membenci Tidak boleh Tidak suka mukminatan kepada istrinya yang mukminah tidak boleh membenci itu tidak boleh kenapa demikian in minha khuluqan jika ada satu perilaku dari istrinya yang tidak ia sukai yang tidak ia senangi rodia minha akhir pasti ada perilaku lainnya yang ia senang ada perilaku lainnya yang ia senang. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak membenci, tidak bersikap kasar kepada sang istri. Bisa jadi, ya, namanya saja istri, manusia, bukan bidadari surga. Namanya manusia pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Kenapa demikian? Baik istri ataupun suami masing-masing memiliki kekurangan. Masing-masing memiliki keterbatasan. Masing-masing memiliki kelemahan. Kenapa? Karena keduanya manusia dan tabiat manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wahulikal insanu da'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka dengan menyadari bahwasannya istri kita punya kelemahan, begitu juga sebaliknya istri kepada suami juga. Menyadari suaminya juga memiliki keterbatasan. Maka kelemahan satu dengan kelemahan yang lain bukan untuk saling menjatuhkan. Kelemahan satu dengan yang lainnya bukan untuk kemudian saling mengungkit dan menjadi senjata untuk menjatuhkannya. Tapi masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan itu kelemahan ditutup oleh kelebihan yang ada pada suami, kelemahan suami ditutup oleh kelebihan yang ada pada diri sang istri, saling menutupi kelemahan itu. Maka rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah tangga yang sangat-sangat ideal. Untuk dijadikan contoh. Ketiadaan pangan bukan menjadi sumber konflik. Ya, tidak ada makanan. Ya. Kemudian gelisah istri beliau, salallahu alaihi wa tidak. Nabi salallahu alaihi wa datang ke rumah bertanya kepada istrinya, adakah makanan? Pada hari ini, pada pagi ini Sang istri mengatakan Tidak ada wahai Rasulullah Tidak ada makanan Tidak ada sebutur kurma pun untuk disajikan kepada engkau Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW Kalau demikian saya puasa Kalau demikian saya Puasa Sikap Nabi SAW ini Untuk kemudian berpuasa Itu meredam konflik Beda kalau misalnya Ada teh enggak? Nggak ada teh Gula habis ini Kemarin belum sempat belanja Ngapain aja kamu? Ah, sudah celah konflik sudah mulai dibuka Tinggal syaitan masuk Kemudian terjadilah Apa yang terjadi? Na'udzubillah tapi Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saya puasa. Selesai. Lihat bagaimana Nabi SAW bersikap berperilaku untuk kemudian. Bibit-bibit konflik itu tidak ada. Bibit-bibit konflik itu Tidak akan muncul Karena apa ya. Karena beliau mengambil solusi Yang solusi itu Menguntungkan Semuanya menguntungkan Orang berpuasa kan dapat pahala ya. Ya. Itu diantara kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ya ketika di dalam rumah beliau tidak ada makanan dan itu sering berapa bulan purnama di dalam kehidupan rumah tangga Nabi salallahu alaihi wa alaihi ala wa sering tidak ada makanan untuk disantap ya. di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh ya, Al-Imam at tirmidzi Ya. Alimam At-Tirmidzi menukilkan hadis kisah pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan jatuh pingsan di dekat mimbar Nabi saw. Kenapa jatuh pingsan? Karena menahan lapar yang amat sangat sehingga Abu Hurairah pingsan. Hadis yang mengungkapkan tentang pingsannya, jatuh pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu diangkat oleh Al-Imam At-Tirmidzi untuk menyingkap untuk menyingkap betapa di dalam rumah Nabi tidak ada makanan. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah ahli suffa Ahlusuffah, Ahlusuffah adalah orang yang tinggal di Masjid Nabawi, tinggal di Masjid Nabi, dia belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makan minumnya tanggungan Nabi. Ahlusuffah itu akan makan apabila Nabi makan. Ahlusuffah itu tidak makan ketika Nabi tidak makan. Jadi untuk melihat ya Bagaimana keadaan di dalam rumah tangga Nabi itu? Lihat ahlu sunnahnya. Kenyang tidak perutnya ahlu sunnah itu. Kalau kenyang berarti di dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada makanan. Nah, Al Imam At-Tirmidzi rahimahullah ya. mengangkat hadis itu untuk memberikan memberikan potret keadaan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memiliki makanan tidak memiliki bahan untuk diolah menjadi makanan sampai Abu Hurairah pingsan. Jadi kalau masalah ya, masalah kehidupan rumah tangga ya, susah dalam hal keberadaan makanan rumah tangga Nabi sering sekali di rumahnya tidak ada makanan bahkan pernah satu ketika ada ibu-ibu yang datang dengan dua putrinya. Ya. Ada seorang ibu dengan dua putrinya datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bertemu dengan istri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sang ibu mengatakan, saya minta sesuatu untuk bisa dimakan. Ya. Kemudian umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam rumah, ya. ternyata ada tiga butir kurma saja di dalam rumah. Tiga butir kurma ini pun sudah diminta oleh ibu tadi, akhirnya diberikan. Nah, berarti sudah tidak ada makanan, lihat. Dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki tiga butir kurma, itu pun ada yang meminta dan itu pun diberikan. Kemudian diberikan kepada seorang ibu itu, satu butir diberikan kepada anak putrinya yang satu, satu butir diberikan kepada anak putrinya yang lain. Satu butir lagi dipegang oleh sang ibu. Ketika dua putrinya ini menyelesaikan makanan satu butir kurma. Masing-masing satu butir kurma. Kemudian putrinya ini masih meminta. Minta ini. Masih ada kurma satu butir lagi. Akhirnya oleh sang ibu dibelah dua. Dibagi dua. Belahan pertama diberikan kepada putrinya yang satu. Belahan kedua diberikan kepada putrinya yang satu. Setelah itu pamit pulang. Meninggalkan rumah nabi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya shahid daripada kisah ini bagaimana kehidupan rumah tangga nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan dapurnya ya, tidak ada kegiatan masak memasak dan ketiadaan bahan pangan ketiadaan makanan Bukan menjadi sumber konflik. Bukan menjadi sumber yang memicu suami istri untuk kemudian bertengkar, saling bertengkar. Bukan. Itu yang ingin saya sampaikan. Masalah ekonomi bukan menjadi masalah untuk kemudian rumah tangga itu awet kacet. Menjadikan rumah tangga itu berantakan. Bukan. Jadi jangan sampai statistik di KUA, ya. kalau musim panen, ya. jadwal pernikahan banyak. Tapi ketika musim kemarau, apalagi pacetlik, jadwal perceraian menumpuk. Kenapa? Karena faktornya ekonomi. Di dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faktor ekonomi bukan menjadi pemicu untuk kemudian suami istri bertarung, berlaga. Itu kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, ya, baiti jannati rumahku adalah surgaku adalah rumah yang benar-benar didasari oleh perilaku yang mencontoh, meniru, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam, karena beliau adalah sosok manusia yang disebutkan di dalam ayat Lakotkanalakumfirrusulillahi uswatinhasana. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, ada contoh teladan yang baik. Terkhusus dalam membangun rumah tangga sehingga rumah tangga itu menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman terkait dengan pentingnya kita meneladani Nabi saw di dalam ayat disebutkan wamayantiqul anil hawa inhuwail lah wahyu yuha wamayantiqul anil hawa dan tidaklah ia Nabi Muhammad saw berbicara berdasar hawa nya berdasar, berdasar hawa nafsunya inhuwail lah wahyu yuha tetapi beliau berbicara Tidaklah beliau berbicara kecuali didasari oleh wahyu, dibimbing oleh wahyu. Jadi seluruh perkataan, seluruh perbuatan Nabi dibimbing oleh wahyu. Maka Nabi saw adalah panutan kita. Panutan kita di dalam membangun mahligai rumah tangga. Bagaimana Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam memperlakukan istrinya, memperlakukan pelayannya, memperlakukan siapapun, memperlakukan putrinya ya Fatimah radhiyallahu anha dan itu semua bisa menjadi contoh bagi kita. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Maka bercerminlah, pelajarilah apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangga beliau. Bagaimana beliau memanggil istrinya dengan penuh romantis, dipanggilnya Aisyah dengan Yahumair. Romantis kan? Wahai si merah delima. Uh. Kalau kita istrinya namanya Khadijah. Jah? Jah. Gajah apa? Yang mesra lah ya. Tunjukkan kelembutan kepada istri kita. Nah, sehingga. Ungkapan-ungkapan penuh pesona itu bertebaran di dalam rumah kita. Ungkapan-ungkapan ya. yang penuh pesona itu menjadi warna di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga kalau suaminya pergi, isinya berpesan. Mas, jangan lama-lama ya keluarnya. Nah, memangnya kenapa? Aku takut alasan Takut itu hanya alasan saja Yang sebenarnya Ingin dimanja oleh sang suami Jujur saja Tanya sama istri antum Tapi kalau antumnya kasar Mas mau pergi dulu ya Yang lama ya mas Ngusir ini Kenapa? Karena suaminya kasar Di rumah Istrinya selalu disikapi kasar Kasar dari mulai ya Tutur katanya Kasar secara fisik Jadi ya, Ketika kita pergi saja Itu sudah bisa menjadi tolak ukur Barometer Kita ini disenangi atau tidak oleh istri Kalau istri itu senang dengan kita Jangan lama-lama ya mas memangnya kenapa kalau lama nah, Aku takut Kan begitu nah, Jadi Ungkapan takut itu sebenarnya hanya kamuflase saja. Yang sebenarnya ingin selalu ditemani. Maka sekali lagi mari kita bersama-sama mempelajari kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada diri kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul salallahu alaihi wa ala alihi wa Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang tidak baik, saya juga mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya rujuk kepada yang benar dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin